Bapak Oki, selamat siang. Ya, selamat pagi Mbak. Silakan、Ayo. Pak. Ya, selamat, Bapak selamat siang. r e n a itu hanya banyak konsep, hanya banyak rencana, hanya banyak ide-ide, tapi dalam tataran pelaksanaan sangat pelan m a h sekali Mbak. Iya, m e m persoalan k bagaimana apa、uh, kendaraan umum diarahkan untuk menggunakan bahan b a h a n gas, tetapi apa yang mereka lakukan, mereka tidak memperbanyak pembelian tutup gas. フはフのプランクはファンで パーカーのミライの t ライに、マナヤンイトパパンディナンマンエマータンエナジー、エ、uh, uh, nah, h グ、オントカテパン、オントカーナジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジュジ Saya pikir yang penting dilakukan adalah sosialisasi, penghematan, energi.、Begitu. Jadi kemudian dikembangkan, tidak perlu dirubah kebijakan mengalihkan itu, tetapi diberikan sarana, s a r a n a umum yang secara memadai layak, baik gitu, keamanannya maupun servisnya.、Begitu. Lalu dengan seringnya nanti masyarakat akan memilih mana yang benar, mana yang efisien, mana yang murah dan sebagainya. Nah, kalau kemudian itu ada permainan bisnis, nah itu yang kita harus cegah dari semuanya itu. Jangan sampai kemudian monopoli semata-mata untuk meningkatkan keuntungan para pemodal pemutih gitu, mbak. Terima kasih.、Gitu. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Budi. Selamat、uh, siang. Terima kasih.、Silakan. Menurut saya pemerintah salah strategi. Jadi kalau mau menghemat subsidi dengan d a t a program Uh, mobil yang apa, pembatasan untuk mobil-mobil tadi, t a u juga ada, k e t i k nanti akan menjadi lahan baru pemerintah korupsi. i t u cara, kalau memang pemerintah mau mengurangi subsidi, itu programnya bukan ke situ. Harusnya memang mulai dari program penghematan energi, program-program yang sifatnya renewable e n e r g i atau apa menggunakan energi. tonologi yang terbarukan atau tes energi yang bisa a p a namanya b a i energi lah seperti itu nah, kita melihat banyak sekali perusahaan yang sebenarnya membutuhkan energi bisa menggunakan gas tapi pemerintah tidak bisa m e n s u p l a i gas、jadi、akhirnya pemakaian p e m bakar minyak menjadi lebih besar jadi saya pikir pemerintah harus arahnya ke sana, sebab kalau membatasi pemakaian p r e m i u m terhadap mobil pribadi akan sangat sulit ngaturnya dan nanti akhirnya jadi kebocoran dan korupsi. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian Bapak Gilbert, selamat siang. Silakan Pak. Selamat siang. Saya hanya mau mengutip t a j a k n y a Adi Makardi. Negara para pedebah, jadi para pedebah paling pintar tuh membuat peraturan-peraturan begitu tuh. Ya, para pedebah dan p a r a culah. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bapak Anton. Selamat siang. Selamat siang. Silahkan, Pak. Ya, pendapat saya, kalau itu berlaku, itu berarti nanti supir-supir umum pada ber apa, berhenti menarik, Pak. Halo? Iya.、Yeah. Mm -hmm. Iya, pada berhenti、okay. menarik karena mereka akan beralih menjadi pedagang、uh, BBM ini. Iya, itu a j a t e r i Makasih. Baik, Bapak Yudi, silahkan. Iya.、Yeah. どうしたらいいの ke, ke p o l i s i a n itu segera aja melegalkan mobil listrik itu mobil listrik itu sekarang udah diproduksi cuman nggak bisa nggak bisa apa namanya ada di jalan nah sekarang ini solusi yang terbaik gitu nggak sih iya baik terima kasih Pak i a n t o atas waktunya halo Pak Leo selamat siang selamat siang iya silakan Pak Leo dengan komentarnya iya kita sebagai bisnis dan kita tinggal u n t apa zaman reformasi ini mau kemana gitu loh Pak sekian aja terima kasih iya Pak Indra selamat siang バイクスラガンバンダー。今、yeah,、サイアムドコ<拜>ム<拜 ând>、g ォググラム、サンバーグ、スタフィー、システィン、ヤンスプリジャー、ジャリジャー、ジャリジャー、ジャリジャー、ジャリジャー、ジャリジャー、ジャリジャー、ジャリジャー、ジャリジャー、ジャリジャー、ジャリジャー、ジャリジャー、ジャリジャー、ジャリジャー、ジャリジャー、ジャリジャリジャー、ジャリジャリジャー、ジャリジャリジャー、ジャリジャリジャー、ジャリジャリジャー、ジャリジャリジャー、ジャリジャリジャー、ジャリジャリジャー、ジャリジャリジャー、ジャリジャリジジ Sini, ini betul gitu. Jadi, mobil-mobil yang sudah di programkan untuk tidak dapat subsidi, yang subsidi itu betul. Itu saya dukung. t e r i makasih, Mas. s a l a m c i n t a Indonesia. Baik, terima kasih. Iya, silakan, Pak Andre.、Uh, kayaknya sih ini suatu pemaksaan, nih. Pemaksaan, kalau s a l y a l i h a sih bukannya suatu, suatu sistem, jadi bukan suatu、uh, program, jadi pemaksaan. バケットの入り方を見るのは、バケットの入り方を見るのは、バケットの入り方をるのは、バケットの入り方を見るのは、バケットの入り方を見るのは、バケットの入り方を見るのは、バケットの入り方を見るのは、トを見るのは、バケットの入り方を見るは、バケットの入り方を見るのは、バケットの入り方 a 見るのは、バケットののは、バケットの入り方を見るのは、バケットの入り方を見るのは、バケットの入り方を見るのは、バケットの入り方を見トの入り方を見るのは、バケトの入トのトババ Terima kasih Pak Andretas waktunya Pak Joni selamat siang Siang selamat siang s i l a k a n Pak Joni Kalau menurut saya s o l d i s i subsidi dengan harga pokoknya Jangan terlalu jauh ya Karena、uh, Indonesia sekarang ini bisa Kompalikong aja aparatnya Jadi subsidi itu masalahnya bukan di mobilnya tahun 2000 atau bagaimana Masalahnya itu b a ya, y a yang Harga yang berlaku di dunia dengan harga yang diberlakukan Indonesia itu Jangan terlalu jauh bedanya Jadi saya setuju dengan subsidi Cuma biaya subsidi itu jangan terlalu besar Karena akan berefek kepada penyelundupan dan、uh, main matanya p a r a p a r a Terima kasih Ya baik Selamat siang Ya s i l a k a n Pak Edi dengan komentarnya Itu mah i d e gila Pak itu ごまんじゅう、ブレーブンじゅう、バーガーじゅう、バーガーじゅう、バーガーじゅう、バーガーじゅう、バーガーじゅ i バーガーじゅう、バでガーじゅう、バーガーじゅう、バでガーじゅう、バーガーじゅう、バーガーじゅう、バーガーじゅう、バーガーじゅう、バーガーじゅう、バーガーじゅう、バーガーじゅう、バーガーじゅう、バーガーじゅう、バーガーじゅう、バーガーじゅう、バーガーじゅう、バーガーじゅう、バーガ Uh, itu apa, pembensin yang dari luar nah, untuk 2000 ke atas itu aneh sebenarnya 2000 ke atas itu mestinya yang d i m a s a l a k a n jangan 2000-nya kenapa mulai 2000? kenapa nggak tahun 95? kenapa nggak tahun 45? sebenarnya kan lebih baik main di CC karena kita udah tau h kalau mobil standar-standar itu kan c c paling tinggi 1600 di atas 1600 tuh boleh suruh dia pakai bensin yang non-subsidi itu sudah wajar karena mereka mampu beli mobil kalau misalnya tahun 2000 itu dibatasin Kayaknya negara kita makin lama makin banyak orang miskin. Orang paling kecaman dulu beli kuda, beli apa gitu. Saya terus bisa sampai begitu karena itu mobil kayak kita punya mobil apa apa itu bukannya mobil mewah kok、oh, sekarang itu standar ke kendaraan kita karena pemerintah belum mampu menyediakan transportasi yang bagus. Coba kalau di sini guys Singapura ya kita juga malu buah mobil e m a n g n y a enak buah mobil. Makasih. Widi selamat sore. Ya, selamat sore. Silakan Pak Widi. Ya pertama ini adalah peraturan yang konyol. Dan artinya tidak bisa sana, sangat d a n g k a l ya. Lalu kedua, kita melihat bahwa ini memang ada satu rekayasa permainan untuk menguntungkan asing s e b e r t i y a n d i k a s a k yang b e r s a m a Tapi yang ingin saya sorotin juga, mobil di Indonesia, salah satunya itu seperti yang sekarang ini, paca kendaraan dan sebagainya, itu tertinggi di dunia. Salah satunya ya. Dan kedua, kualitas bahan bakarnya sangat jelas gitu. Lalu di samping itu, Selama ini yang namanya listing bahan bakar atau listing BBM dan berapa produksi yang dihasilkan dari negara Indonesia lalu dijual kepada rakyat itu enggak ada. Kalkulasi yang transparansinya itu enggak ada gitu ya. Sehingga omong kosong kalau dikatakan subsidi-subsidi tetapi tanpa perhitungan yang jelas. Jadi masyarakat atau rakyatnya dianggap idiot semua ini enggak benar ya. パパタパジャパジュワンラ、パケティカス ila、パタ国ンと国ダンガラ、ジャンアンマンジャーティ、イスティラニア、イトパモロアタウパランポパギ、パンサーダンタナアイルギター、ジマナナガラキパニパニア、ジュワンカアティン、サルーライアニア、ディポロピン、ディパイタキナポジトティンギ、サンアスリナ、アティニア、ヤンサカランイン、ライアリアハスマナングングポジト、エビ、スカリラギ、 ナショナリズムはとても大事なのは、人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間のの人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人 Rakyat yang notabene banyak yang menjadi buruh ya Dengan UMR yang semikian itu Dia tidak akan bertahan hidup Akhirnya saya m e n g k h a w a t i r k a n Adanya revolusi di Republik ini Itu saja Mbak Terima kasih Selamat sore Selamat sore Pak Indra Salam cinta Indonesia, selamat sore bu. Ya, silahkan Pak Indra. Itu Pak w i d i k e a m a n tuh. Tapi saya nggak sedapat dengan yang barusan t e l e p o n y a Pak Widhi itu tuh itu salah ya penilaiannya. Tidak mungkin pemerintah membuat program itu salah, tidak mungkin gitu. Kita jangan bicara yang yang yang terlalu yang gak, yang terlalu tidak mungkin dibikin-bikin gitu, jangan. Karena w a l a u gimana juga ini perbaikan sistem. Jadi ke depan ini pemerintah ini sedang sedang maju ke depan untuk kesejahteraan rakyat gitu. Jadi yang punya mobil mewah ngapain musik berteriak? n Gak g usah dong Kalau memang disudinya d i c a b u t sembunan berapa Ngapain, ngapain lagi m e s t i b e e t sekali lagi Ini p e m e r i n t a h saya d u k u n g Betul itu programnya Terima kasih Salam cinta Indonesia Pak Tony selamat sore Halo ya sore Gimana komentarnya Pak Tony、uh, uh, Itu uh, Saya t u h mau koreksi perkataan subsidi、hmm. Itu Subsidi itu kalau kita jual ke internasional Dengan harga internasional Tapi Di internet itu Pak Fik bilang modalnya cuma 33 dolar terbaru.、Hmm. Jadi dijual empat r i b 4.500 aja masih untung, u n t i n y a Bagaimana bisa subsidi itu, Pak.、Hmm. Jadi ya siap nakit kita, Pak. Gitu aja, semuanya. Oke.、Okay. 633-9160, Pak Andre, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Silahkan, Pak Andre. Pak, siapa yang barusan itu yang dibilang mendukung? Yang mendukung itu a Pak b e r i n t a h アダミー・マサラカ、マサラ、ヤングポジャクラ、マサラ、ヤングミニドゥポン、ディコランド、ナイト・ボムリターン、マサラ、エムラ、マサラ、イトラ、ディトトン、サマンゴー、ディシュトユニット、イトアル・リプルミンタンサイア。 Selamat sore. Selamat sore Bu. Silahkan. Kalau tahunnya itu lebih tidak cocok Bu. Kalau jenis kendaraannya itu lebih cocok kalau di k a t e g o r i k a n golongan apa untuk banyak tidak subsidi. Kalau tahunnya nanti semuanya p a k e tahun yang tua t u a nanti polusi lagi Jakarta Bu. Oke. y a Selamat、okay. sore. Silahkan Pak Edi. Ya selamat sore. Sore Pak. Eh、uh, sebenarnya. アパートのパートのパートのパートのパートのパートのパートのパートのパートのパートのパートのパートのパートののパート p パートのパートのパートのパートのパートの i n ト i パートのパートのパートのパートのパートのパートのパートのパートのパートのパートのパートのパー e r パートのパートのパートのパートのパーのパートのパートのパートのパートのパー Terus kemudian ngapain semua dibatah saja dan semacam itu kan membuat ruang baru lagi, kolusi baru lagi. y a n g sekarang aja untuk j a l a n layak, a k itu yang masalah sekarang pun selesai, itu bukan masalah baru lagi. Apapun kebijakan pemerintah saat ini, semuanya biasa yang sok l a y a a k Itu aja, Pak, ya. Ya, terima kasih, Pak. Pak Hendra. h a l o selamat sore, m b a k Hendra. Silahkan, Pak Hendra. Senang sekali dengar suara Anda di sore hari <laughs> Terima、ini. kasih,、Kalau、silahkan. Menurut pendapat saya sih, oke-oke、okay, okay、aja. Harganya itu tak yang penting asal kualitasnya pertama jangan harga premium dijual pertama begitu.、Hmm. Terima kasih,、okay. baiklah. Ya, baik. Terima kasih, Pak Hendra. Selamat sore. Ya,、yes, selamat sore. Itu di lapangan sulit diaplikasikan. Karena nanti misalnya petugasnya saya kasih 5 ribu, atau kita kasih berapa rupiah lah, nanti kan dia udah langsung i s i biar orang komplain juga dia cuek. Itu yang terjadi. Dan saya lebih cenderung untuk itu apa namanya tadi, seperti saya katakan mobil listrik itu dilegalkan saja. Karena sudah banyak orang bisa bikin dan itu betul-betul bebas BBM. Terima kasih.